جاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Udin Alfarobi di Radio Langitan Radio Religius dan Inspiratif nah, para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada Dalam beberapa menit ke depan Saya akan menemani para pendengar di pagi yang sama ya Seperti pagi-pagi yang sebelumnya Dalam acara Lentera Fiki Nah Dalam beberapa menit ke depan di pagi yang cerah tentunya saya akan menemani dan mengupas tentang problema-problema fikih -problema di sekitar para pendengar dan juga sambil apa ya ditemani lagu dari Hamad Al-Hader ya. Ini judulnya Kun Anta. Para pendengar bisa rileks dulu refleksi di pagi yang cerah tentunya ya para pendengar. Uh, untuk para pendengar yang mau beraktivitas Selamat beraktivitas Yang mau sekolah, yang mau berangkat kerja Yang masak atau yang bers bersih-bersih rumah Selamat bertugas dan tetap semangat Kalau kemarin-kemarin ya hmm, Saya itu sama ya sama seperti yang sekarang pagi-pagi uh, yang kemarin sama pagi yang sekarang tuh masih sama pembahasannya tentang Vicky nah, karena kita masih ada dalam acara Lentera Vicky jadi saya akan mengupas tuntas dan membahas tentang problema-problema yang terjadi di sekitar kita Oke para pendengar uh, mungkin agaknya ya saya mulai aja ya membacakan tentang problema yang ada di sekitar kita Nah di sini tuh ada satu permasalahan tentang jama atau kosor dengan Jumatan di sini ada apa ya pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja ya Bolehkah salat asar yang dijamaah dan dikosor digabung dengan salat Jumat dalam keadaan musafir tolong minta penjelasannya hmm. sini ada pertanyaan Bolehkah salat asar yang dijamaah dan dikosor digabung dengan salat Jumat dalam keadaan musafir ada seorang musafir ya melakukan perjalanan itu mengapa ya uh, mengkosor dan atau digabung dengan salat Jum'at dalam keadaan musafir nah di disini tuh boleh apa enggak hmm, jangan kemana-mana ya para berdengar tetap stay di Radio Langitan jangan kemana-mana jangan matikan aplikasinya tetap simak uh, apa ya jawaban yang selanjutnya saya akan beri jadi jangan rumah tetap stay sun di Radio Langitan radio religius dan inspiratif السلام عليكم انا حمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفتوا باوصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي لأجاريهم تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا Oke, para pendengar setia Radio Langitan. Saya kembali lagi nih ya. Tentunya jangan khawatir, saya akan terus akan menemani pagi para pendengar. Jangan khawatir saya tinggalkan. Karena saya enggak akan mungkin ninggalin para pendengar loh, oke. Nah, tadi sudah muncul pertanyaan. Sekarang eh, langsung aja ya saya jawab di sini. Waalaikumsalam Oke saudara yang tanya tadi Dalam kitab Sohe Bukhari Disebutkan bahwa perjalanan adalah Salah satu bentuk dari siksaan asalnya setiap melakukan perjalanan Kita akan merasakan kepayahan Capek ya Tidak bisa makan Tidak bisa minum Dan bahkan tidak sedikit kita jumpai Nyawa melayang saat perjalanan Oleh karena itu Syariat memberikan dispensasi Atau ruh sahaya, keringanan Bagi orang yang melakukan perjalanan, dia diperbolehkan menjama uh, dalam artian mengumpulkan salatnya bahkan boleh mengkosor atau meringkas salatnya. Nah, untuk tata caranya syariat juga sudah menentukannya. Salat zuhur boleh dijamak dengan salat asar dan salat maghrib dengan salat isya, sedangkan Kosor hanya untuk salat bilangan rakaatnya Empat saja. Jadi, selain salat yang bilangannya itu kurang dari 4 jadi tidak boleh dikosor ya para pendengar. Ulama penganut Syafi'iyah jelas-jelas memperbolehkan menjamak salat Jumat dengan salat Asar. Namun hanya sebatas jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Karena tidak mungkin salat Jumat diakhirkan dari waktunya. Sedangkan menurut Imam Hanafi tidak diperbolehkan menjamak salat Jumat dengan salat Asar. Mereka menganggap tidak ada dalil yang menjelaskannya. Di samping itu, mereka beralasan bahwa salat Jumat adalah salat tersendiri dan bukan ganti dari salat duhur. karena salat niat Jumat tidak bisa diganti dengan Zuhur. Jadi seperti itu perincian jawabannya para pendengar diperbolehkan menurut madhab sapfiahh Nah untuk kriteria mengkosor sendiri tadi sudah disebutkan saya Sebutkan di atas ya tidak boleh mengkosor salat kalau salatnya itu bilangannya kurang dari 4, jadi mengkosor salat itu boleh kalau salat dhuhhur boleh salat ashar boleh dan salat bisa juga boleh Selain itu nggak boleh kosong nah, kalau menurut mahab Hanafi katanya tidak dibolehkan karena menjamak soal Jumat dengan sal Asar karena tidak ada penjelasannya atau tidak ada dalilnya seperti itu. Nah, referensinya bisa dilihat dari Hasyiah At-Tarmazi Mauhibatul Ma Fath. Uh, ah, ya, Hasyiah Al-Gujrami ala Al-Khatib juz 2 halaman 175. Uh, dan juga Kasyaf al-Khana al-Matn al-Ikhna juz 2 halaman 20 sampai 21 ini tentang madhali madhalibulin muhafis sarhi ghayah al-muntaha juz 1 halaman 755 mas hafali. Jadi bisa dilihat dari referensi kitab yang saya bacakan barusan. Bagi okay, para pendengar, jangan ke mana tetap stasiun di Radio Langitan dan jangan keluar dari aplikasi Radio Langitan karena saya akan masih menemani pagi para pendengar. Tetap stasiun di Radio Langitan, radio religious dan inspiratif. Kunta Oke para pendengar Radio Langitan dimanapun Anda berada tenang saja ya Saya Udin Alvaro Dimas ada di sini mau apa ya masih mau menemani para pendengar Jadi jangan khawatir dan jangan khawatir karena saya akan menemani pagi para pendengar Dalam beberapa menit ke depan Tentunya masih dengan suara saya yang merdu ya, dan juga tentunya ditemani sama lagu-lagu Al Muktas yang sudah tidak asing lagi dan sangat familiar di pendengaran kita. Nah nanti saya akan putarin satu lagu untuk refleksi, biar gak bosen ya, saya gak baca-baca terus, biar para pendengar bisa reflek juga. Oke para pendengar, setia Radio Langitan. Barusan si uh, apa ya sudah kita simak ya bagaimana hukumnya menjama atau mengkosor salat uh, dengan jumatan dalam keadaan musafir. Jadi diperbolehkan asalkan jamak takzim itu menurut uh, apa uh, mazhab Jadi selain madzhab Syafi'i mungkin bisa dicari sendiri ya. Kalau di sini disebutkan madzhab Hambali tidak memperbolehkan karena tidak adanya dalil dan juga salat Jumat itu adalah salat tersendiri bukan gantian dari salat Zuhur. Jadi seperti itu ya para pendengar. Oke, para pendengar, saya akan menjelaskan eh, apa ya, membacakan maaf. Eh maksud saya membacakan masalah yang kedua masih dalam cakupan Vicky karena acara yang saya bahkan pada pagi ini sama seperti yang pagi-pagi kemarin ya para pendengar yaitu dalam acara Lentera Vicky Oke para pendengar jadi saya akan membacakan untuk yang kedua ya di sini ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, langsung saja ya kami melihat banyak perempuan menjadi penceramah di beberapa stres televisi sedangkan pendengarnya bukan hanya dari kalangan mereka sendiri Melainkan juga laki-laki yang bukan mahram Pertanyaan saya, bagaimana hukum perempuan menjadi seorang penceramah? Terima kasih. Jadi di sini muncul satu pertanyaan kan sekarang lagi tren tuh ya. Di TV-TV banyak para pendai penceramah dari kaum Hawa. Nah sedangkan uh, di televisi kan mencakup tentang seluruhan ya para pendengar dan penikmatnya itu bukan hanya kaum hawa doang. Nah, sedangkan di sini si Ail ya, si penanya itu bagaimana ya kalau ada seorang penceramah perempuan yang mendengarkan itu seorang laki-laki dalam artian bukan mahramnya, apakah diperbolehkan atau tidak? Langsung saja saya jawab di sini pertanyaannya itu dan jawabannya yaitu Saudaraku yang juga dihormati ya yang sudah tanya tadi menyeru kepada agama Allah memang wajib dilakukan kewajiban tersebut bukan hanya diperlakukan bagi seorang ulama dan laki-laki saja melainkan semua dituntut untuk mengajak manusia pada kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuan masing-masing meski sedikit ilmu yang kita miliki kita boleh berceramah mengajak masyarakat pada kebaikan selama apa yang kita sampaikan adalah perkara hak perkara yang benar dan sesuai dengan syariat hmm. bisa dicontoh ini ya para pendengar selama dalam artian kita itu menyebarkan kaidah-kaidah Islam yang tentang kebaikan dan dalam tuntunan syariat meskipun kita cuma mempunyai ilmu yang sedikit yang penting perkara hak dan sesuai dengan syariat boleh juga boleh dicoba para pendengar jangan minder ya Kalau hanya mempunyai ilmu yang sedikit Yang penting bisa mengajak dalam kebaikan itu tidak apa-apa Bukan hanya bagi laki-laki berdakwah juga diwajibkan bagi perempuan Realita yang ada di televisi Perlu disikapi dengan hati-hati Kendati menurut pendapat yang asoh atau yang benar diperbolehkan melihat wajah dan mendengar suara seorang wanita namun tidak menutup kemungkinan hal ini bisa menimbulkan sebuah fitnah yakni saat laki-laki merasa sahwat wanita yang berceramah hal inilah yang tidak diperbolehkan wah wah wah kalau mendengar ya kalau saya tanya pendainya ya, penceramahnya itu perempuan cantik Dan bisa menyebabkan para pendengar ketika menonton televisi atau cerama si ustada Bisa menyebab, uh, menyebabkan syahwat Nah yang seperti itu tidak diperbolehkan Tapi kalau dalam cakupan tidak syahwat ya Tidak apa-apa alias diperbolehkan Jadi seruan dakwah tentang Islam menyebarkan agama Islam itu sangat dianjurkan bagi laki-laki perempuan ulama semuanya semuanya boleh tidak memilah atau memilih Oke para pendengar sebelum saya kembali nah uh, ada baiknya ya saya putaran satu lagu satu nasib dari muktasida Sida Yang berjudul Uhdi Salami Yang dibawakan ala dinyanyikan oleh Afi Hamid Oke para pendengar selamat mendengarkan Dan jangan pun menatap stasiun di Radio Langitan Radio Religious dan Inspiratif Oke para pendengar Setia Rari Langitan ya Barusan kita sudah sama-sama mendengarkan ya uh, Lagu dari muktasida yang berjudul Uhdi Salami yang dinyanyikan oleh Akhi Hamid Sudah barusan kita sudah sama-sama memanjakan -sama pendengaran kita Dengan lagu uh, Nasid Nasid Islami dari Muktasidah ya Oke saya lanjut dengan masalah yang selanjutnya Masail yang ketiga pertanyaan yang ketiga ya Yang datangnya dari para pendengar juga tentunya Nah ini ada satu permasalahan yang akan saya bacakan permasalahannya ya ada di lingkup-lingkup kita lah, tidak jauh-jauh dari problema masalah kita tentang tukang ojek asal untung nah pertanyaannya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh uh, Ada saja yang dilakukan orang guna memperoleh keuntungan Salah satunya tukang mojek Melihat penumpangnya tidak tahu jalan Si tukang mojek malah mengantarnya melalui jalan yang lebih jauh Untuk sampai ke tempat tujuan Wah ini yang banyak terjadi kayaknya ya para pendengar Jadi waspada ya hati-hati kalau memang tidak tahu jalan eh, Baiknya itu mencari orang yang tahu Atau tanya-tanya ke orang-orang terlebih dahulu Untuk mempersiapkannya Padahal ada jalan lain yang lebih dekat. Bagaimana pandangan tentang permasalahan ini? mengenai perbuatan tukang ojek tersebut. Langsung saya jawab saja ya para pendengar biar tidak terlalu bertele-tele dan juga tidak membosankan. Mungkin para pendengar agak sedikit bosan mendengar suara saya. Semoga saja tidak. Hmm, minimnya penghasilan tukang ojek perharinya mungkin menjadi latar belakang mereka melakukan hal demikian ini jawabannya ya para pendengar kita bayangkan berapa penumpang yang mereka peroleh tiap hari padahal kebutuhan keluarga selalu meningkat dalam kondisi seperti inilah mereka yang tetap bersabar dan jujur adalah orang yang dijanjikan balasan besar oleh Allah jadi Jangan pesimis ya meskipun rezeki kita tidak sebanyak yang seperti apa yang kita harapkan. Semuanya itu semua ada hikmahnya sendiri. Akad yang dipakai antara tukang ojek dan penumpangnya dalam permasalahan saudara ee uh, Sisa'il ya yaitu akad ijarah, manfaat yang sah. Namun syaratnya ujroh atau ongkos telah ditentukan. Adapun musta'jir atau penumpang, orang yang menyewa ya, penumpang mengetahui jarak perjalanan yang akan ditempuh karena dilarang menyera, eh, menyewa maaf, menyewa sesuatu yang tidak diketahui. Menyewa sesuatu yang tidak diketahui itu tidak diperbolehkan ternyata para pendengar. Mengambil jalan yang lebih jauh sementara ada yang lebih dekat untuk menambah keuntungan gaji eh, atau keuntungan maaf bagi ojer, tukang ojek ya. Tidaklah merusak akad ijaroh Tidak merusak para penggar Namun hal itu sangat tidak layak dilakukan Hukumnya adalah haram Karena mengandung unsur kezaliman Penumpang akan merasa rugi Padahal dalam sebuah amalah tidak boleh Ditemukan unsur merugikan akan merasa rugi ya Jadi tidak boleh ditemukan unsur merugikan dalam sebuah muamalah. Uh, ada apa ya di sini jadi tidak boleh ditemukan unsur merugikan atau dirugikan. Jadi tidak boleh merugikan dan juga dirugikan, merasa dirugikan. Jadi yang seperti itu tidak boleh ya para pendengar karena syariat mengutamakan rasa puas dan ridho dari kedua yang bertransaksi nah kalau masalah dalam akadnya ya mu'jir dan si penyewa atau penumpang dan tukang ojek kalau seandainya tukang ojeknya itu mengambil jalan yang jauh yang seperti itu tidak bisa merusak akad katanya gapapa tapi di sini tuh ada unsur golim yang bisa merugikan seseorang dan bisa menyakiti hati seseorang jadi yang seperti itu hukumnya tidak boleh karena hanya yang seperti itu tapi akadnya tetap sah gak apa-apa jadi dosanya itu karena golim menganiaya orang ya dalam segi membohongi lah tidak boleh kan syariat itu mengajurkan kita untuk tetap jujur oke para pendengar referensinya bisa dilihat dari kitab al-surat al-wahab kuko uh, Ehya uluuddin ju 3 da halaman 8285 His Durofik uh, ini jus 1 halaman 137 dan Al- Fawi Alqubro. Al-Fikhiyah halaman 116 dan Al-Zawajir juz 1 halaman 399 Jadi para pendengar barusan kita sudah kupas permasalahan tentang ojek yang saya bacakan tadi Yang tidak diperbolehkannya karena ada unsur dolim haram syariat melarangnya Dan akadnya tetap sah seorang penumpang yang menyewa jasa ojek untuk mengantarkan ke tempat tujuan si tukang ojek ternyata mengambil jalan yang jauh karena si penumpang tidak tahu nah seperti itu akarnya ternyata tidak apa-apa tetap se-unsurnya cuman tidak diperbolehkannya karena ada unsur donin dan bisa merugikan oke para pendengar jangan kemana-mana tetap stasiun di radio langitan dan... Tentunya bersama saya Udenal Farobi akan menemani di akhir-akhir menit ini ya para pendengar ya tidak terasa ya sudah ada di penghujung acara Tapi tenang aja masih ada satu permasalahan atau satu pertanyaan lagi yang masih belum saya bacakan di sini Jadi jangan kemana-mana tetap stasiun di Radio Langitan Dan saya akan mutarin lagu buat para pendengar tetap stasiun Uh, di Radio Langitan Jangan kemana-mana Tetap di Radio Langitan Radio Religious dan Inspirasif Dan satu lagu Dari Muktasidah Wasyauko Yang dinyanyikan oleh Ahri Lukman Hakim Oh maaf Lukman Hariri <gak> Agak sedikit lupa <gak> para pendengar setia Radio Langitan dimanapun anda berada barusan sudah kita dengarkan lagu dari Wasyoko tentunya para pendengar ya ruang dengaran sudah dimanjakan dengan nasib-nasib yang barusan saya putarkan ya sudah tidak terasa ya sudah di akhir penghujung acara ternyata ya Sudah sekitar beberapa menit ke depan ini saya sudah menemani para pendengar di pagi ya Cerah tentunya ya para pendengar Sebenarnya agak sedih sih mau ninggalin para pendengar Tentunya para pendengar juga agak-agak sedih ya Agak dengerin suara saya Tapi tenang saja Di pagi-pagi yang selanjutnya saya masih akan menemani para pendengar Radio Langitan Di acara yang sama yaitu acara Lenter Rafiki Dengan saya Udin Alvarovi tentunya ya para pendengar Oke para pendengar Mm tadi ya, kita sudah bahas tentang permasalahan ya, tentang pertanyaan para si muskil-muskil tuh ya tentang fikih ada tukang ojek. Ada bagaimana menyikapi seorang penceramah wanita yang didengerin sama laki-laki lain yang bukan mahramnya dan juga Mengkosor salat atau menjamak salat ketika musafir pada salat Jumat itu boleh apa enggak? Dan juga banyak yang lainnya para pendengar tidak terasa sudah di penghujung acara ternyata Tenggara para pendengar, uh, saya Udin Alvaro Bih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari awal sampai akhir acara ini. Karena saya juga manusia pasti punya salah dan ada kata-kata yang tidak mengenakan. Dan juga mungkin ada pihak-pihak yang tidak suka ya karena ada permasalahan-permasalahan yang di apa ya, agak sama dengan permasalahannya dan dena dengan apa ya para pendengar pokoknya intinya saya itu minta maaf dari awal acara sampai akhir ini jika ada salah-salah kata mohon maaf beribu-beribu-beribu maaf ah ini udah waktunya minum kopi ya suaranya agak banyak keplesetnya para pendengar Akhir kata dari saya Udin Al-Farabi warahmatullahi wabarakatuh